Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladhi Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Khalaqal insana min nutfatin amshajin. Fabtalahu, fajalahu sema' an, wabasur. Alhamdulillah, al-Ladhi jajal ala ibadhi. hidayatan Yah biha Bihah disairi ila mardatih Alhamdulillah Aladzhi Sahal b'agd' ibadhih bi tazkiati nufusihim Fakat afliha man zakkah. Wassalamu ala habibina wa shafina wa maulana saidina Muhammad imamul muflihina. Diteskiai وعلم امته كيف يزكي النفس وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا بارك لنا في قلوبنا Wassahillana, ya Rabbana, tariqal usuli ilaika. Irhamna, ya Rabbana, bi rahmatika al-wasiyati. Waxurna ma'zumratil mukhlasina min asfiyakha, min asfiyaka, wa adqiyaka, wa syuhadai ka Allahumma ya rabana syurh ushurna ma'zum rati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa il. Allahumma ya rabana arzuqna at-tawba taqbalal maut wa ash-shahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah di dalam menempuh perjalanan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sungguh bahwa di dalam perjalanan ini tantangan akan selalu ada Tidak ada istilahnya selagi nyawa masih dikandung badan. Tidak ada istilahnya kata selesai kita di dalam berjuang, melawan hawa nafsu dan melawan godaan syaitan. Sampai dicabut nyawa kita baru selesai perjuangan saat itu. Dan yang namanya syaitan dengan media yang sudah ada di dalam diri kita yaitu hawa nafsu Akan selalu menggoda dan menggoda manusia Sampai orang itu mati baru setan tidak menggoda lagi Pernah terjadi kepada seorang imam besar Imam Ahmad ibn Hanbal Suatu ketika Beliau itu dalam keadaan nazak Sekarat mau meninggal Kemudian oleh para sahabat-sahabat beliau dan murid-murid beliau ditalqin. Talqin itu dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Waktu murid-murid beliau dan teman-teman beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapannya Imam Ahmad ibn Hambal, ternyata Imam Ahmad mengatakan belum. Kaget ini orang Imam Ahli Sunnah Orang hebat Waktu dituntun La ilaha illallah Mengatakan belum Bingung Para sahabat Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal Dan juga murid-murid beliau Pada bingung Seorang Imam Ahli Sunnah Seorang Imam fikih, Imam Akidah Di saat dituntun La ilaha illallah Mengatakan belum Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal siuman, sadar kembali. Dan di saat Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal itu sadar kembali, para sahabat dan murid-murid beliau bertanya, Imam, apa yang terjadi padamu waktu kami tuntun untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kenapa? Engkau mengatakan belum? Atau tidak? Imam Ahmad berkata, Aku tadi tidak berbicara denganmu Aku tidak ngomong denganmu Akan, taki, akan tapi aku ngomong Iblis ada setan yang datang dan berkata Imam Ahmad hebat Aku telah tidak bisa mengganggumu Di saat menjelang ajalku Menjelang kematianku Malaikat datang Ahmad hebat kau Perjuanganmu dahsat Sampai aku tidak bisa mengganggumu Maka aku jawab belum Engkau masih bisa menggodaku tidak, belum selesai perjuanganmu dan perjuanganku Belum Maksudnya apa, Imam Ahmad tidak tergoda dengan sanjungan iblis tuh. Sanjungan setan, tidak Ini masih menjerumuskan setan Saat orang mau mati masih Dan begitulah yang namanya godaan itu akan selalu Terus dan terus dan terus Sampai orang mau dicabut nyawanya Ternyata setan pun di situ berlomba Agar orang menjadi su'ul khotimah Bahkan ini yang dicari-cari oleh setan Salat banyak, tidak ada masalah. Tapi di akhirnya ini setan ingin menjadikan orang su'ul khotimah. Maka perlu ini namanya mujahadah. Terus menerus dan ini insyaAllah sesuai dengan apa yang akan kita baca. Di dalam hikmah yang ke-34. Hikmahnya Ibn Atta'ilah Sakandari. Beliau akan mengajari kita untuk selalu berjuang. Tidak ada hentinya sampai nanti dijabut nyawa kita oleh Allah. Dalam keadaan hati kita kenal Allah SWT. Qalal mushanif rahimahullah ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi Wa ulumikum, fid darin amin Ila anqal al-hikmatu Rabi'atu wa thalathuna hikmah Yang ke-34 Imam Ibn Atayla asakan dari Beliau Merangkum Makna yang luar biasa agung Dalam kalimat pendek Ukhruj keluarlah dirimu, ini kita yang diajak ngomong. keluarlah engkau min aulsofi bashariatika dari sifat kemanusiaanmu. kalau orang jahat ini suruh jadi Tuhan nih ini orang yang anti tasawuf tuh. ohrud keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaanmu. tapi ada terusannya. angkuli wasfin dari setiap sifat Yunaqidu Yang bertentangan Ubudiyataka Dengan penghambaanmu Kepada Allah Litakuna Agar engkau menjadi Linida'il Hakki Untuk Kepada seruan Allah Mujiban mudah menjawab Agar engkau mudah mendengar Seruan Allah agar engkau mudah mendengar panggilan Allah. Wa min hadratihi dan engkau dari hadrat Allah ghoriban dekat. Dari Allah dekat ini. Keluarlah engkau dari kemanusiaan sifat-sifat kemanusiaanmu yang sifat-sifat itu sifat-sifat itu bertentangan dengan sifat penghambaanmu agar engkau mudah mendengar seruan Allah Subhanahu dan agar engkau dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka keterangannya begini di dalam diri kita ini ada sifat-sifat manusia dan sifat-sifat manusia yang ada pada kita ini ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji Jadi, sifat manusia menghamba ada sifat yang tidak terpuji misalnya dengki dendam Ria Itu yang di dalam hati Kalau di mulut gunjing Berbohong Ini adalah sifat kemanusiaan Tapi ada sifat lain makanya yang harus dikeluarkan itu Dari sifat-sifat yang tercela Sifat yang tercela Yang terpuji adalah taat kepada Allah Lidah berzikir. Kalau orang sudah bisa keluar Dari sifat-sifat yang tercela tersebut yang bertentangan dengan sifat penghambaannya maka dia akan mudah mendengar seruan Allah terhadap perintah Allah yang mudah melakukannya dengan larangan mudah untuk dijauhi dan dihadapan Allah dia adalah tercinta Allah mencintainya jadi keterangan lebih lanjutnya seperti ini Allah menciptakan kepada manusia adalah hati setelah itu Allah memberikan kepada manusia juga fitrah Fitrah itu apa? Hati Kalau hati itu selalu mengajak kepada kebaikan Istavti kholbak wa in aftauka wa in aftauka Nabi Muhammad pernah menyebutkan dalam keadaan bimbang kaya apapun Tanya hati kecilmu, pasti hati kecil itu akan selalu mengajak kepada kebaikan Biarpun sejahat apapun manusia, hati kecilnya menyeru kepada kebaikan hanya karena nanti dikuasai oleh ini. Ada hati nanti ada fitrah. Anggap fitrah di kanan kita, nanti Allah juga memberikan kepada kita hawa nafsu. Kalau fitrah ini selalu mengajak kepada kebenaran. Fitrah ini mengajak kepada kebaikan, tapi hawa nafsu innan nafsal ammaratun bisu, hawa nafsu selalu mengajak kepada kejahatan. Maka di sini Fitrah kita akan selalu mengajak kepada kemuliaan. Kullu Mauladin yuladu alal fitroti. Semua orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, punya kecenderungan untuk baik. Aslinya seperti itu, kecenderungan untuk taat kepada Allah sesuai dengan perjanjiannya di alam. Roh sebelum dilahirkan, sebelum diciptakan, sebelum dihadirkan, sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman kepada Allah. Nani. Maka fitrah sehingga fitrahnya manusia itu adalah mencari Tuhan dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kalau manusia berakal pasti dia mencari Tuhan baik benar atau tidak Tuhan yang dicari yang jelas mencari Tuhan orang nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah gunung, nyembah uh, pohon besar, nyembah lautan, nyembah api itu semua karena fitrahnya itu mencari Tuhan tapi jalannya salah maka menyembah Tuhan begini, Tuhan begitu tapi harus dibimbing dengan yang namanya syariat sudah kita bahas Maka percaya akan adanya Tuhan itu fitrah Semua manusia mempercayai adanya Tuhan Hanya ada bimbingan atau tidak tentang Tuhan Kalau tidak ada bimbingan mengatakan Tuhan lebih dari satu Atau mungkin Tuhan dikatakan seperti matahari Salah tapi yang dapat bimbingan sama dengan mereka mempercayai Tuhan, cuman Tuhan yang benar, Tuhan Allah Subhanahuwataala. Leisah kami tricheun tidak seperti apapun yang kita saksikan, kita rasakan, kita dengar, kita apa kita rasakan kita uh, kita temui tidak Allah itu. Jadi fitrah kemudian fitrah manusia itu akan menyeru kepada kebaikan. Sakjahatnya manusia misalnya, kalau punya anak perempuan pengen mantunya orang baik tu. Tidak ada, biarpun dia penjahat kelas besar Saya ingin punya menantu yang lebih jahat Kalau bisa, kalau saya cuma membunuh lima orang Saya ingin menantu saya, sepuluh orang bunuh Tidak ada itu Selalu hati kecil yang ngomong kebaikan nah, Itu fitrah lah, Hawa nafsu itu Hawa nafsu itu ammarah bisuk Selalu mengajak kepada kebaikan Maka hawa nafsu ini kalau dituruti Terus ammarah bisuk Maka ada namanya riadah Nah ini loh Riyadhah, keluarlah engkau dari sifat-sifat yang jelek ini. Dengan Riyadhah, diperangi hawa nafsu. Diperangi sehingga diluluhkan, ditundukkan. Sehingga menjadi nafsu nanti menjadi nafsu lawamah. Jadi kita cel, jangan begini, jangan begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Kita cambuk terus itu hawa nafsu. Nanti secara otomatis akan kembali kepada fitrahnya. Kalau tidak, ia akan hilang. Allah menciptakan kepada manusia sifat marah, lah ini sifat kemanusiaan contoh. lah sifat marah ini kita bawa kemana? lah kalau sifat marah ini dibimbing oleh hawa nafsunya belum dibawa kepada fitrahnya maka tahulah dengan marah orang bisa membunuh, dengan marah orang bisa membuat kerusakan. tetapi kalau marah ini rasa marah ini dimanaj diriadai dilatih sehingga kembali kepada fitrah marah yang dibarengi dengan ilmu akal, kesadaran, syariat maka marah itu menjadi hebat berubah menjadi satu sifat yang sangat mulia dan itu adalah sifatnya Nabi Muhammad yang namanya as-saja'ah keberanian oh. dari marah bagaimana orang bisa perang kalau belum ada bisa marah bagaimana orang bisa membela kebenaran jadi ini adalah dari sifat yang namanya marah kemudian telah ini akan dibawa oleh hawa nafsu nanti ini Oleh hawa nafsu dibawa untuk menjadi orang digigit-gigit membunuh, membuat kerusahaan Tapi setelah itu kita perangilah ini Kita keluarkan sesuatu yang bertentangan dengan makna ubudiyah penghambaan kepada Allah Lalu kita giring menjadilah marah sifat yang istimewa menjadi sajakah berani dan berani yang dia adalah usul pokok akhlak yang sangat mulia dan dengan keberanian inilah segala kebaikan ada berani berani ini maknanya panjang bukan berantem saja berani itu ada tingkatannya contoh ya berani ada tingkatannya sementara berani yang salah atau marah yang salah tadi bisa menjadikan orang membuat kerusakan tapi kalau sudah marah ini diatur kemudian akan menjadi keberanian dan itu manfaat. Contoh. Yang paling rendah. Keberanian yang paling rendah itu misalnya orang sedekah dan infak. Orang sedekah itu penuh keberanian itu. Kalau tidak berani enggak bisa. Jadi orang berani itu menjadikan dirinya maju. Aku harus memberi. Berani tapi tingkat rendah. Kenapa? Saya rela. Berani saya mengeluarkan ini. Kenapa? Saya percaya Allah akan ganti. Ini namanya apa? orang dermawan, jadi orang dermawan itu tidak bisa kecuali dia punya keberanian jadi keberanian itu cirinya menjadikan orang itu maju maju dalam berinfak, maju dalam berbuat baik maju dalam melawan, keban, ke apa, melawan kebatilan maju Ya, yang namanya infak ini perlu keberanian, kalau orang tidak berani tidak bisa infak tapi ada tingkatnya lebih tinggi lagi kalau orang berinfak tadi memberikan sesuatu dengan penuh keberanian karena dia tidak begitu butuh dengan sesuatu tersebut di rumah kita masih ada motor, mobil, duit, cukup, makanan ada lalu bersedekah, dermawan kan? dermawan, jadi ini tingkat rendah jadi dermawan tingkat rendah orang memberikan sesuatu memang sesuatu itu adalah bukan kebutuhan pokoknya artinya dia bisa hidup tanpa ada sesuatu tersebut makanya kita berikan orang ini baik, masih lumayan tapi kelasnya masih kalah dengan diatasnya, Ithar, berani. Ithar itu apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia sendiri butuh. Nah, ini dahsat kan? Dia butuh, tapi karena yang lain lebih membutuhkan biar saya kasihkan. Ini dahsat, pangkatnya tinggi. Ada lagi pangkat lebih tinggi lagi, dahsat aku rela memberikan kebaikan kepada orang ini atau kepada sesuatu biarpun aku sendiri harus hancur namanya pengorbanan lihat kenapa orang berani jihad di jalan Allah dia bakal mati siapa yang bisa jihad ada keberanian nah ini satu contoh saja bahasanya di dalam diri kita itu ada sifat ya tinggal kita itu ngatur keluarkan sifat-sifat yang bertentangan dengan makna penghambaan yang menghilangkan, yang bertentangan dengan makna penggambaan kepada Allah agar kita nanti mudah mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala. contoh lagi sifat yang lainnya syahwat manusia punya keinginan cinta, syahwat kepada dunia syahwat kepada wanita syahwat kepada laki-laki, syahwat coba kalau syahwat ini tidak di manage, tidak diatur dia akan menjadi seorang wanita pelacur laki-laki pezina kalau urusan dunia ngambil semua yang penting dapat duit tidak mikir hal mikir halal haram nah ini syahwat akan tapi syahwat nanti kalau sudah di manage diatur dikembalikan kepada fitrahnya ternyata yang namanya syahwat ini harus ada pada manusia kalau ada orang semuanya enggak senang dunia enggak ada pasar itu nanti enggak ada toko itu cuman itu kayak obat, harus secukupnya suami istri semuanya gak cinta dunia sama sekali gak cinta dunia Sudahlah bang, gak usah kemana-mana bang, yang penting kita pikir pada Allah nah. gak ada di pasar sepi tuh Allah berikan cinta dunia ayo kerja, tapi harus ada pada porsinya secukupnya, nanti ada waktu ibadah sehingga hidup ini seperti ini gak cinta dunia, keledatan hubungan suami istri, yaaah dunia saya ingin menjauh dari itu semua Tidak ada keturunan Allah ini syahwat Tapi diarahkan Tetap syahwat ini ada Tapi di manage Diatur Sehingga syahwat itu terarah Menjadi orang menikah Dengan cara yang baik Bekerja dengan cara yang baik Sehingga kalau sudah syahwat itu diatur Menjadi satu sifat yang sangat mulia Namanya iffah Iffah itu kemuliaan Syahwat seorang laki-laki Untuk seks tapi diarahkan kepada yang mulia menjadi suami yang baik halal. Dia ngerti tanggung jawab istri bukan hanya sekedar pelampiasan seks, akan tapi ini anak-anak ibadah. Lihat luar biasa. Di saat melakukan hubungan suami istri niat yang, yang banyak untuk mencari di Allah menjauhi kemaksiatan. iffah. Nah ini adalah satu contoh. Jadi sifat jelek ada satu sifat yang ada pada manusia itu nanti harus kita arahkan kembalikan kepada fitroh contoh juga banyak contohnya semakin memperbanyak contoh semakin mudah untuk faham contoh melihat aibnya orang lain melihat aib orang lain ini dua makna kalau ada orang melihat kekurangan orang lain kalau untuk merendahkan itu hina tapi kalau orang melihat aibnya orang lain untuk dia bisa membenahi, lihat jadi hebat. Sama sebetulnya. Saya ingin tahu apa sih permasalahannya kok dia seperti itu. Ya Allah, dia melakukan begini-begini. Astaghfirullahaladzim. Ya, beda ya, sama-sama melihat aib orang lain. Jadi ternyata itu hawa nafsunya ini loh, seperti apa? Setelah engkau melihat aib orang lain, perlu melihatnya orang lain, tapi hawa nafsunya ngajak seperti apa? Ngajak merendahkan gunjing sana ini, neraka. Tapi sisi lain, Ya Allah, dia harus baik karena itu umat Nabi Muhammad. Mungkin seseorang akan menangis, didoakan Ya Allah, ampuni dosanya. Melihat ayat orang lain. Kemudian untuk jadi pelajaran, jangan sampai saya kena seperti itu. Lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak. Maka di sini dijelaskan oleh bin Atwa'ili As-Sakandari, ayo kita bisa belajar dari, aa, ayo kita keluarkan diri kita ini dari sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat penghambaan kepada Allah. Kesimpulannya adalah memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah, memerangi hawa nafsu ini adalah upaya yang luar biasa besar untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Sebab kita harus tahu rumusnya nafsu itu apa? Ammarah besok selalu mengajak kepada yang tidak baik. Sehingga karena nafsu selalu mengajak kepada yang tidak baik, harus kita atur. Kita bawa kepada fitrah yang selalu mengajak kepada kebaikan. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan hatinya Dalam bahasa tasawuf nanti ternyata tahliyah itu didahulukan daripada tahliyah Jadi kalau orang sudah membersihkan dari sifat jelek Akan muncul sifat baik Aku tidak senang dengan kesombongan, aku harus perangi kesombongan Secara otomatis akan muncul sifat tawadu' aku perangi ria, akan muncul namanya sifat ikhlas aku akan perangi dendam, akan muncul sifat pemaaf nah ini terus makanya didahulukan oleh para ahli tasawuf dan ini ilmu fardu ain jarang dibahas, bukan sunnah nabi, sunnah nabi, bukan ini sunnah nabi yang mansiyah yang dilupakan, yaitu memerangi hawa nafsunya Hawa nafsu kita perangi terus, tidak ada antinya. Katakan al-khair kulul khair fi mukha' hawa' Kebaikan yang luar biasa itu menentang hawa. Makanan itu yang penting masuk ke dalam tubuh, ada vitamin. Sehat. Tapi hawa nafsu tidak. Habis ini doncan, beso, bakso, habis ini macam-macam. Ah, itu hawa nafsu sudah. Cebak bisa tidak kita kalau uh, hari ini kok ingin nasi jamblang. Ya Allah saya rubah tidak jadi nasi camblang itu ada maknanya untuk merangi hawa nafsu sebab nafsu itu kayak bayi kalau disusui terus sampai tua masih minta susu tapi kalau sudah dilatih cambuk hawa nafsu maka akan menjadi mulia manusia tersebut hawa nafsu luar biasa dan ini tidak di siapa-siapa pokoknya namanya manusia ada itu kecuali Nabi Muhammad SAW sudah dijamin oleh Allah tidak pernah berdosa dan tidak pernah bersalah lagi tak perlu namanya memerangi hawa nafsu kita. Lagi ini global, tapi rinciannya masing-masing kita itu kena kekurangan apa? Tanya pada orang atau kita merendung ya Allah. Aku ini kok sering sombong. Sombong itu bertentangan dengan sifat penghambaan. Selagi masih sombong, enggak akan mudah menyeru menjawab seruan Allah keluarlah dari sifat sombong. Nah ini. Gimana caranya terus? Nah ini. Kalau aku sombong, sombongku karena apa sih? Gaya-gayaan pakai mobil. Ya sudah besok saya naik angkot. Gaya-gayaan HP, kamera, ndak kamera. Balik ke HP yang segede itu. Apalagi? Baju. Bajunya yang macam-macam merek apa itu? Luarus merek apa? Ih, eh, macam-macam lah. Pusing. Sudah aku berdiri di pasar bebas pasar yang di bawah itu. Jadi diperangi seperti itu. Kalau dituruti tidak akan ketemu. Dan memang yang namanya nafsu pinter membohongi itu. Pinter. Nafsu itu dasar. Akhbath min sabdi'ina syaitana. Dikatakan lebih kecil daripada 70 setan. Selalu mengelabui. Mengelabui setan itu menggoda. Jadi perlu kita memerangi hawa nafsu ini terus menerus dan tidak ada hentinya. Maka dari itu paling hebatnya orang akan selalu mencambuk hawa nafsunya tapi kadang kita lebih sibuk ngurusi orang lain hawa nafsu dirinya sendiri tidak pernah diatur sehingga di dalam bab ilmu tasawuf itu disebutkan bahasanya yang paling dasar, luar biasa, penting itu adalah ilmu mempelajari, ilmu hati itu adalah memperyaduh memerangi hawa nafsu kalau ada orang hawa nafsu menginginkan sesuatu itu sesuai dengan zamannya ya intinya memerangi hawa nafsu, kalau zaman dahulu ya mungkin kita sering sebut berulang-ulang ya pokoknya kalau sudah kita susah meninggalkannya sesuatu yang mubah itu bisa berubah menjadi hawa nafsu mubah apalagi haram jadi menikmati apalagi haram Senang dengan sesuatu, itu aslinya ubah. Tapi setelah itu menjadi tidak mau dengan yang lainnya. Sehingga nikmat Allah menjadi terbatas kalau tidak itu ngeluh. Kenapa sih mama itu masaknya cuman ini saja? Ah oh kan. Jadi maksiat kan? Saya tidak suka ini. Saya senengnya yang ini. Tapi kalau Rasulullah s.a.w. memang bukan bandingan, tidak perlu ditanding kita dengan Rasulullah, tidak nyambung. Minimal kita ngikut Rasulullah itu sederhana Kalau ketemu Siti Aisyah, ya Aisyah ada makanan, tidak? Tidak ada ya Rasulullah, oh ya udah kalau begitu aku puasa, itu Makan paginya dahsat istimewa, apa? Aswaden Kurma dengan air putih, beres Bapak ibu apa kira-kira? Sudah begitu katanya, kita makan banyak begini katanya hidupku kurang kecukupan. Ini kan kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu terus hawa nafsu itu akan menyuruh orang dan tidak ada hentinya. Berkemain begini terus nambah, berkembang, berkembang, berkembang. Maka ada pembahasan madzakhil Syaitan itu. Setan tuh masuk ke dalam manusia tuh dahsyat dengan tujuh pintu. Pertama melarang orang jangan ibadah, tapi ini yang digoda hawa nafsunya. Jangan ibadah. Setelah orang enggak mau ibadah Ah, sekolah orang memaksa untuk ibadah, kata setan. Jangan sekarang, besok aja. Nunda. Setelah menunda-nunda, dipaksa lagi untuk ibadah, kata setan, sudahlah, yang penting kamu melakukan saja. Setelah melakukan, setan memasukkan pintu, masuk pintu riya. Riya enggak lolos, masuk pintu ujub. Ujub enggak lolos digoda Ah, kamu pun biar ibadah kayak apa belum tentu masuk surga. Nah. Akhirnya bingung, bimbang. Akhirnya balik lagi malas. Nah ini setan. Jadi setan itu nggak bisa diam, harus terus berjuang. Dan medannya itu adalah di hawa nafsu kita. Sama. Kalau hawa nafsu dituruti tidak ada henti-hentinya. Jadi permasalahan umat ini adalah karena tidak melatih hawa nafsunya. Dalam bahasa lain tidak pernah membersihkan akhlaknya, karena hawa nafsu itu akan menumbuhkan akhlak yang baik Hawa nafsu yang sudah diatur, hawa nafsu yang sudah diluluhkan akan menghadirkan akhlak yang mulia Itu, jadi problem kita ini adalah akhlak Problem kita ini adalah moral Mungkin ada yang bertanya, umat islam di Indonesia kan banyak ya? Masya Allah, luar biasa Kiai juga banyak, pondok gede-gede Kenapa kok gak bisa bersatu? Misal, ini pertanyaan. Karena lupa yang dicari. Yang digalang bukan bertemunya umat, tapi hati ini kalau sudah ditata selamat. Jangankan antara ormas dengan ormas yang manusianya banyak. Sekarang di rumah saja ada berantem tuh. Rebutan warisnya. Apa yang kurang? Sama-sama ustad, mungkin juga. Sama-sama haji. Sama-sama ke masjid. Sama-sama dilahirkan ibu yang sama, sama-sama ngerti agama. Kenapa itu berebut? Hawa nafsunya tidak diperangi. Nggak usah jauh melihat orang kita saja, tahu itu haram. Kenapa kita melihat? Itu yang pernah kita lakukan. Itu semuanya mikir dirinya sendiri. Itu haram. Kenapa kita masih melakukannya? Hawa nafsu. Terus kalau hawa nafsu dituruti, tidak ada habisnya. Terus dan terus dan terus akan selalu membawa orang kepada kehinaan. Hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Jadi problem yang paling berat di dalam masyarakat kita adalah akhlak. Kalau sudah akhlak tidak benar orang susah. Jangankan sebuah negara tetangga saja enggak akur, tetangga saja enggak bisa baik sama saudara, enggak bisa ketemu sama ipar, enggak sapa-sapaan. Ini, masya Allah. Akidahnya sama pondok dengan ini dengan pondok ini sudah enggak akur, bangga-banggaan. Paling hebatnya pondok-pondokku ini enggak. Ustaz ini dengan ustaz itu sudah yang bingung cari masa. Aduh, masaku habis nih, umatku berubah. Ah. Ribut terus sini, Nah ini, hawa nafsu. Sementara kalau semua memerangi hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri, ketahuilah, biarpun tanpa ada persatuan, maka akan ada kesejukan. Paling tidak kita sendiri nyaman hidup. Kalau Anda hidup hatinya baik, biarpun bersama siapapun nyaman. Di saat ada orang berbuat jahat kepada Anda, hati Anda sudah terlatih dengan penuh kesabaran, enggak sakit. Di saat Allah memberikan kepada Anda nikmat, Anda syukur, lebih nyaman apalagi? Jadi sudah tertata hati ini, orang hidup pasti nyaman dan itu adalah hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari memerangi hawa nafsu dan nanti akan disebutkan dalam hikmah yang lainnya semua kejahatan itu dari hawa nafsu kita sendiri. Jadi sabah hawa nafsu sampai al khairul khairu fi mukhalafatil hawa. Kita berlatih barangkali sedikit demi sedikit. Enggak usahlah terlalu banyak puasa. Jadi hawa nafsu kita ini perlu kita arahkan yang yang gampang-gampang dulu aja. Puasa boleh mangga silakan. Tapi kadang-kadang puasa tapi hawa nafsunya tidak dikekang. Puasa merajin, tapi sambil puasa dia nonton sinetron, udah habis-habis sambil nyiapin film. Kenapa? Saya puasa, puasa sambil nonton film sama nonton sinetron gimana? Mending tidak usah puasa, jangan nonton sinetron, itu lebih bagus. Nah ini kadang kita salah di dalam kita memerangi hawa nafsu kita ini. Seolah-olah kita memerangi hawa nafsu, ternyata kita menuruti hawa nafsu. untuk mencari kemuliaan itu semua. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu silsilah panjang ya. Insyaallah ya, akhlak itu silsilah panjang bagaimana orang menghilangkan rasa dengki di hati kita. Itu menyiksa loh ya. Itu hawa nafsu sama. keluarkan rasa dengki. Tapi orang baru bisa benar harus berkata pada diri kita itu semuanya itu ada. Jangan ngomong aku enggak ada dengki. Wong sudah disebutkan ada di dalam dirimu itu dengki. Kecuali nabi tok, manusia semua ada dengki. Ada nih dengki, ada di sini dengki, ada sombong, ada dendam, ada ada semuanya. Jangan ngomong da alhamdulillah. Saya sudah bersih hati saya. Saya ini orangnya enggak sombong, enggak pernah ngiri, enggak pernah enggak Masya tahu Tataunya bilang, ah, kumbal. Marah setelah itu. Ya kan, ketahuan kan. Janganlah mengatakan, jangan mengatakan dirinya sudah bersih, tapi harus dituduh diri kita ini. Belum, belum, belum. Jadi ada dendam, bohong kalau tidak ada dendam. Ada dendam. Tidak ada sombong, bohong. Tidak ada dengki, bohong. Ustaz, dengan Ustaz, tidak ada dengki. Loh, lebih gede ini dengkinya. Cuman di saat memerangi, itulah pahalanya di saat memerangi kita mungkin punya pangkat ataunya ada bawaan kita ngomong kurang ajar kasar marah atau tidak kurang ajar ini enggak menghargai saya hmm. ah kan ada kesombongan ya diperangi astagfirullahalazim nah ini terus jadi memerangi itu adalah pahala besar perangi perangi pokoknya jangan mengatakan waladuz zakku angfusakum jangan mengatakan diriku suci oh hebat aku bersih ah oh, enggak ada para kekasih kekasih Allah selalu menuduh dirinya sombong ada di hati kita Dendam ada di hati kita Dan caranya satu-satu Perhatikan kalau tetangga kita dapat nikmat apa yang ada di hati kita Kalau tetangga kita itu merendahkan kita, apa reaksi kita? Dendam atau tidak? Ya ini terus Selagi kita mengatakan diri kita berpenyakit, maka orang itu akan rajin mengobati dirinya sendiri tapi kalau sudah dari awal nggak merasa sakit orang nggak bakal mau berobat, ya, begitu ya. Kalau orang nggak merasa sakit ngapain ke dokter? Apalagi mau dioperasi ya nggak mau. Jadi ngerasa sakit dulu tafakur. Dan ini paling pentingnya ilmu itu di sini Imam Khuzayi dalam Kitab Inhajul Abidin disebutkan Ferdua'in yang pertama itu bukan masalah sholat dan sebagainya itu. Yang paling utama dan pertama adalah ilmu batin. Karena ini akan menjadikan kita mudah melakukan sholat sholatnya karena Allah, tapi kalau sholat bukan karena Allah kalau sholat hanya karena manusia itu gak bisa istiqomah sholat karena calon mertua sholat karena bos atasan ke masjid, masya Allah rajin ke masjid, kenapa? diwajibkan sama atasan iya, atasannya ganti, gak masjid karena apa? ini belum, belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala, cara beribadah yang benar nih jadi perlu namanya riaudhoh, terus riaudhoh, riaudhoh kalau ulama dahulu ada, Imam Ghazali juga mengajarkan cara berriaudhoh memang ada orang misalnya puasa gak makan daging, ada menangani hewan nafsu boleh saat ini apa yang paling enak di Cirebon sudah saya selama di Cirebon gak mau makan itu agar terbiasa hawa nafsu, selagi saya seneng, saya lawan saya seneng ini, saya lawan saya makan kok ingin tambah lagi, saya hentikan itu akan menjadi terus hawa nafsu semakin sering diperangi maka orang itu akan nyaman orang itu akan terbiasa menjadi nafsu nanti mutmainah tenang kalau sudah mutmainah nanti menjadi apa uh, nafsu yang rodiyah rodiyah itu rela nggak pernah ngeluh mendapatkan musibah rela sampai nanti kalau sudah rela mardiyah diridoy oleh Allah Subhanahu Wa Taala padkuli jannati, masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah masalah hawa nafsu jadi insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi, globalnya seperti itu sumber kerusakan kita ini adalah orang menuruti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya mengedepankan hawa nafsunya luar biasa, kayak apa sih ya kadang-kadang orang hanya bisa menyebut hawa nafsu, hawa nafsu, nafsu itu loh bu, para bapak hawa nafsu itu, tetangga pengen beli motor, pengen beli Tengah. ada orang gundjing ikut-ikut ini itu hawa nafsu tuh Hah. jadi hawa nafsu itu pokoknya yang ngajak nggak baik-baik tuh hawa nafsu cuman ya itu bener yang katakan oleh Imam bozali tapi rata-rata orang itu lupa kepada dirinya sendiri paling enak kalau nilai orang orang emosional orang temperamen dikit-dikit marah dia ngomong begitu marah tuh nggak sadar dia ini ada Orang nyalain orang dia tidak pernah tahu. Dan memang ya, kalau aib itu ada pada orang susah kita membukanya. Kata dikatakan oleh Imam Hadad, sesuatu yang tidak baik itu kalau miliknya diri sendiri itu adalah orang mudah memaafkan. Contoh, mohon maaf. Tahu ingus bu ya? Ingus tahu ya? Kalau ingusnya sendiri bisa ndak megang ingusnya? Nyantai ya? Dibuang biasa Ingusnya sendiri, tayu matanya sendiri Tapi kalau ada di lantai Ada ingusnya orang Mau nyentuh ibu Enggak ya Padahal materinya sama ya Bahannya sama kan Keluarnya dari hidung Kenapa kalau ingus kita itu Kita tenang-tenang saja Ada akunya Milikku Nah ya ini kesombongan tuh Milikku tapi kalau beleknya orang mah ah, sama sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat akhlak. Kalau akhlaknya diri sendiri mudah memaafkan. Tapi kalau kejelekannya orang, ih tetanggaku begini, aduh saya punya istri begini, saya punya anak begini, saya punya tetangga begini, saya punya masyarakat begini, saya punya umat seperti ini, oh semua orang jelek. Kalau melihat orang mah gampang. Nah ini karena apa? Aku itu adalah senjatanya iblis, hawa nafsunya iblis gede. Iblis itu adalah orang pertama kali yang mengatakan anak aku jadi punya madhab-madhabnya aku, aku, anak anak, anani atau ego aku makanya kalau sudah ada hubungannya dengan aku, itu susah ngolak anaknya orang, gampang tapi kalau anakku <tuh> baru dulu ku, ada ku nya, susah Karena ku itu ya itu hawa nafsu bisa ndak kita merangi ku ini hawa nafsu tuh aku aku aku aku kesombongan dendam aku dendam tuh bela siapa sih aku masa aku direndahkan dendam aku ini lah maka aku aku maka yang pertama anak koran sehingga kalau sudah akunya gede sombong tidak bisa nerima kebenaran iblis tahu Allah Tuhannya bahkan dikatakan yang namanya iblis itu dikumpulkan di kalangan malaikat karena dia sangat khusus hebat, kenal Allah, luar biasa ibadahnya luar biasa di saat disuruh sujud kepada Adam AS Aba wastakbaro enggan sombong kenapa? mikir aku Nuh, kok bisa Aku suruh sujud sama Adam, anak kairun mendu. Aku lebih bagus dari dia ya Allah. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Aku yang muncul. Makanya kalau sudah aku menjadikan orang jauh dari kebenaran, keluarkan keakuan ini darimu. Nah, ini masalah sifat basyah tadi. Yang dikatakan lain atau dijelaskan dari keakuan yang jelek, keakuan yang tidak baik, keluarkan. Agar engkau mudah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mudah menyambil, menem, menembak apa menyambut seruan Allah dan dari Allah nanti kita semakin dekat. Sombong. Jadi nanti kalau ada, kalau kita insya Allah akan kita bahas silsilah je cabangnya penyakit hati dari sombong, sombong nanti mengeluarkan menghadirkan penyakit namanya ria, di antaranya anaknya sombong, dengki, di antaranya penyakitnya sombong dendam kenapa kok begitu? karena dendam orang gak akan dendam kecuali ada sombongnya orang ngedengki karena ada sombongnya ini ada penyakit harus perangi satu-satu insyaallah dan orang capek kalau punya penyakit sombong itu capek kita sebutkan sombong, mau sombong apa bu? sombong dengan mobil ini ada orang musuh Allah kafir gak sholat mobilnya lebih bagus dari mobilnya bapak-bapak ini mau apa ayo rumah megah. hahaha itu orang kafir juga lebih megah. Karena presiden Firaun presiden lebih gede dari itu apalagi kurang apa negain. Jadi sombong tidak ada kesempatan sebetulnya bagi kita. Nah itu yang harus diperangi oleh diri kita sendiri dan itu diajarkan oleh Ibn Ataillah Saken dari dalam hikmah yang ke tiga yaitu harus kita keluarkan dari diri kita sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud disitu adalah penyakit-penyakit hati atau semua kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan. Baik yang namanya mengguncing, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pangkas dan nanti akan dilanjutkan. Kalau perlu dirinci satu-satu, koidahnya harus kita keluar dari itu. Hawa nafsu. Setelah itu nanti kita bisa mengikuti. Sombong jelek, dengki jelek, ini jelek. Wallahu a'lam bisawab. selanjutnya kita menginjak kepada sesentanya jawab untuk memperoleh sesentanya jawab ini kami persilakan dari jamaah laki-laki dua tiga penanya dan dari jamaah putri tiga penanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu, ya, saya mau nanya tapi maaf ini di luar tema bagaimana pendapat Islam tentang musik dan musik seperti apa yang boleh dan seperti musik apa yang tidak diperbolehkan dan saya pernah mendengar katanya kalau musik bisa mengeraskan hati tolong menjelasannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana yang saya hormati Saya mau bertanya tiga tiga pertanyaan Yang pertama tentang masalah zakat. Orang yang gila itu Kalau masih punya orang tua Gila Wajib dijakati Gila atau Tidak Iya Orang gila itu Kalau masih punya orang tua Masih diwajib dijakati atau tidak Zakat apa ini? Pitra Ah oh. Terus yang kedua, orang gila itu masih mendapatkan waris atau tidak. Terus yang ketiga, orang yang dioperasi kelaminnya dari jenis laki-laki, dioperasi ke menjadi memakai dirinya sebagai perempuan, ini hukum warisnya masih laki-laki atau kembali kepada perempuan hukum warisnya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi yang bertanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya saya mau nanya Bagaimana hukumnya Kerja di bank Atau kita sebagai umat muslim Menabung di bank Karena sekarang kan selain bank konvensional atau umum, ada juga bank syariah, biasanya bank syariah jual beli atau motoroba terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mau nanya uh, Wiridul Fatih Al Wiridul Fatih yang tempo hari Ustaz berikan pada waktu bulan Ramadan uh, Saya perhatikan dan saya kebingungan, itu di poin kedua dan ketiga itu ada wabil khususon. Maksudnya, poin kedua yaitu Uh, ilal umma, umma um, wa, wa, wa hususan. maksudnya khususon itu ke siapa dan yang keduanya poin ketiga ila wa wa itu maksudnya ke siapa itu, terus yang ketiganya adalah bagaimana caranya mengirim arwah kepada e, putra yang belum bentuk janin, seumpamanya baru satu bulan atau dua bulan begitu. itu saja pertanyaannya saya. Wabillahyuktohwalikbalhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ingin saya tanyakan kalau kita pernah punya masalah sama orang, terus kita berusaha menjauh agar tidak apa tidak marah lagi sama dia atau tidak ngunjing lagi dia, apakah itu juga termasuk memutuskan tali silaturahmi? Mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, asalamualaikum warahmatullahi. Baik, bismillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, pertanyaan ini udah pernah ditanyakan tapi kurang jelas. Itu kalau masalah tahlilan itu apa benar aliran dari orang Hindu? mana Tahlilan. Tahlilan kerjanya orang Hindu. Oh, oh ajarannya Baik. orang Hindu dan gimana Orang mati itu pakai kembang atau nyekar itu? Mandi, apa nyekar? Oh, nyekar ke kuburan atau ada orang meninggal itu kan juga pakai bunga gitu tuh penabur bunga itu boleh atau enggak? Baik. Soalnya ada yang minjemin kaset tentang itu aliran itu dari Hindu gitu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang pertama masalah musik. Kalau berbicara tentang musik kita harus berbicara tentang lima hal. Tidak apa-apa, memang pertanyaan berulang-ulang tidak ada masalah karena tidak semuanya mendengar, memang ini pernah ditanyakan juga. Dan ini jawabannya memang panjang, kalau orang berbicara tentang musik, lagu-lagu itulah pokoknya, lagu-lagu dengan musik itu. Maka yang perlu kita bahas adalah lima hal, jadi tidak bisa kita hanya mengatakan langsung halal atau haram. Lima hal itu yang pertama adalah bicara tentang hukumnya menyenandungkan syair. Di sini harus ternyata menyenandungkan syair, asalkan syair itu baik, boleh. Syair yang haram tidak boleh. Syair yang baik boleh. Misalnya sanjungan kepada Rasulullah, yang syair membangkitkan semangat juang itu syair boleh. Tapi kalau isinya porno, syairnya tidak boleh. ya. Dari sini sudah haram kecegal kita. Pertama, menyenandungkan syair. Yang kedua, siapa yang menyenandungkan? Kalau bapak-bapak dengan bapak-bapak ada mana salah. Eh tata-tanya ini ada neng-neng di depan laki-laki ya kan. Bereda ceritanya ya Ini harus dibahas dulu, jangan tentang nasyid Wah nasyid Dilihat dulu ini, siapa yang menyenangkan Kemudian di mana tempatnya Tempatnya ini mulia atau tidak Biarpun nasyid ternyata di tempat yang tidak mulia Di tengah orang mabuk dan sebagainya Jadi gak benar Menghinakan salawat Kemudian yang keempat waktunya Kapan ini menyandungkan lagu ini? Orang lagi tidur, nger nger nger nger ya enggak? Orang lagi sholat Jumat, lagi apa? Lah ini, setelah empat ini dibahas, baru nanti yang kelima. Alat. Anggap saja syairnya bagus, yang menyandungkan adalah sudah secara syariat benar, wanita dengan wanita, atau laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan wanita, enggak apa-apa, laki-laki di depan orang banyak, dengan lagu yang normal, ya caranya adalah yang benar, Kemudian tempatnya benar, waktunya juga tepat. Ini adalah masalah lagu. Kemudian digabung dengan alat musik. Bagaimana hukumnya alat musik? Memang ada hadis yang diratkan oleh Imam Bukhari. Bukhari ta'ala Saya ti ala ummati Saya ti ala ummati Saya ti zamanun ala ummati Akan datang suatu masa kepada umatku nanti Yuhillun al-hirra wal-khamra wal-ma'azif Menghalalkan yang namanya Perzinaan Menghalalkan minuman keras Dan yang menghalalkan ma'azif Ma'azif itu apa? Ini orang-orang terkutuk Orang-orang terkutuk Orang yang menghalalkan zina Ayo, semua orang tahu ya Karena apa? Zina hukumnya apa? Haram, karena ada ayat lain Wala Walatakrabuz zina dan masih banyak hukuman zina Khomer Haram atau tidak? Semua orang tahu, makanya yang menghalalkan haram, yang menghalalkan khomer, sama yang menghalalkan perzinahan, maka ini keluar dari Islam Jelas Tapi yang terakhir, ma'azif Alat musik Lah kok dijajar ini, kenapa? Apakah alat musik itu memang pernah ada firman Allah yang mengharamkannya? Atau hadis Nabi yang mengharamkannya? Jawabnya, tidak ada tidak ada ayat Al-Quran yang pernah mengharamkan alat musik. Kalau memang ma'azif diartikan ayat musik. Kalau diart ma'azif diartikan alat musik. Belum ada Al-Quran yang menyebut alat musik. Hadis Nabi pun tidak. Dan ini satu-satunya hadis sahih. Ma'azif diartikan oleh para ulama alatul lahwi. Alat yang melalaikan. Baik. Berarti belum ada pengharamannya. Sehingga bagaimana hukumnya? Ya para ulama beristiat sesuatu tidak dijajar dengan sesuatu yang haram kecuali haram. Jadi ini dijajar dengan dua sebelumnya berarti ini haram. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ma'azib hukumnya haram. Kebanyakan ulama bukan sebagian. Kebanyakan ulama yang namanya ma'azib itu haram sama dengan homer sama dengan zina. Tetapi tadi ceritanya kan orang mengharamkan zina orang menghalalkan zina dan mengharamkan minuman keras dan menghalalkan ma'azib semuanya itu adalah orang keluar dari islam itu apa benar seperti itu? kalau menghalalkan khomer jelas keluar dari islam tapi yang menghalalkan zina keluar dari islam tapi yang ma'azib belum ada teks sebelumnya tapi jelas disepakati di sini akhirnya hukumnya ma'azib itu haram nah ma'azib itu alat yang melalekan alat melalekan itu apa? Ya ini pertanyaan, sebagian ulama dengan serta-merta mengatakan itu adalah alat musik Alat musik, baik itu umum semuanya atau tidak? Ini pertanyaan, kalau semua Rasulullah pernah mengizinkan Orang-orang badui main rebana, di samping masjidnya Rasulullah SAW dan Rasulullah menyaksikan Dan ini adalah hadis masyur, hadis sangat masyur bahkan juga disunnahkan kalau ada pernikahan, itu untuk memukul terbana. Lerbana kan sama alat lahu berarti ini ada keumuman di sana ada dikhususkan dan tidak semua yang melalaikan adalah haram jadi tidak semua yang melalaikan haram, bahkan ada tiga dari lahu, dari yang melalaikan itu adalah justru disunnahkan Rasulullah apa itu? muda ba'atun nisa, bercumbu dengan istri main kuda dan latihan main panah itu adalah lalai, itu sunnah, karena untuk perang dan masih banyak, dunia ini kan lahwun wala'ibun, lahwun Tapi tidak haram semuanya kan, ada yang halal Jadi ternyata tidak semua yang melalaikan itu diharamkan Jadi ada yang melalaikan tapi halal Dunia ini lahwun, melalaikan semuanya Tapi kita boleh makan ini, makan itu, ngambil ini, makan itu Jadi ternyata tidak semua yang melalaikan itu adalah haram Kalau disebut alat yang melalaikan, ternyata alat yang melalaikan semuanya pun tidak haram Nah, karena seperti itu tidak hadisnya apa tidak dalilnya itu dalalahnya itu qath'iyah bahwasanya ma'azib itu harus ini lo alat itu ini lo ini lo karena tidak seperti itu maka para ulama setelah itu membahas taklil sebab diharamkannya apa ini dicari oleh para ulama akhirnya setelah para ulama membahas dengan ilmu-ilmu beliau akhirnya sadar oh iya rupanya yang ada pada zaman Rasul itu orang itu biasanya mabuk di tempat zina dibarengi dengan alat musik oh gitu jadinya ulama akhirnya bersepakat kenapa diharamkan alat musik dakul fusaki karena itu kebiasaannya orang fasik syiarnya orang fasik itu nah ini syiarnya orang fasik maka ketemu di sini Oh, maka coba dilihat kitab-kitab fikih itu apa bukan langsung talilnya adalah sayati ala umat tijamanun nah, ini enggak bisa langsung nyambung di situ ulama itu kalau berciti itu dengan ilmu kecuali mujtahid akhir zaman yang ngawur kita sepakat semua yang melalaikan, yang membahayakan, yang mengarahkan kepada haram adalah haram orang menyenandukan alat musik di tempat perzinaan jelas itu sudah kesampar, ketabrak yang kita sebut tadi tempatnya kan tempatnya, tanpa ini pun sudah haram tuh biarpun nyanyi kok di tempat persinaan, sama tempat mabu-mabuan tetap haram sudah, apalagi musik kan situ, ini sudah kena sudah, nah berarti tentang lagu yang diberinya alat musik, sama tetap hukumnya haram, jika itu menjadi syiarnya orang fasik lagu-lagu khusus syiarnya orang fasik lah kalau lagu-lagu ini bukan jadi syiarnya orang fasik nasyid Rebana sesuatu yang mulia yang bagus, nasyid-nasyid Islami. Apalagi lagu-lagu nasyid. Nasyid maksudnya kalau nasyid itu tanpa dibaringi alat musik dulu. Nasyidnya yang disenandungkan oleh orang-orang yang bagus atau dibarengi dengan rebana yang kita dengar di mana-mana. Dari mana pengharamannya ini? Ini ada di zaman Rasulullah kalau rebana. Cuman sekarang pertanyaannya, pengembangan kepada musik-musik yang biasa dipakai orang di tempat yang haram itu gimana? Ada barangkali pernah dengar lagu pop isinya tasbih subhanallah walhamdulillah dan sebagainya. Ini bagaimana? Boleh atau tidak? Kembali kepada taklil nanti. Kalau memang kalau orang dengar itu langsung yang kebayang orang fasik, haram hukumnya. Akan tapi ternyata di sini ada namanya marhalah dakwah. Ini harus tadrij ya marhalatul intikol itu adalah masa perubahan, pancaroba jadi di dalam urusan dakwah mengajak kepada keba kebaikan itu ada marhalatul irsyad ada menjelaskan halal haram ada irsyad menunjukkan yang lebih bagus jadi kemuliaan, jadi yang paling hebat paling mulia, yang gak usah dengar biarpun itu nasyid itu mulia, paling hebat kelas tinggi, jadi biarpun nasyid islami gak usah dengar itu lebih bagus. Tapi untuk orang merubah dari dengan musik, danduk, rock, dan sebagainya, langsung kepada Al-Quran saja, atau dengan lagu-lagu sholawatan saja, itu perlu proses. Maka prosesnya ini ada namanya musik religi. Jadi musik religi ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kriteria haram mutlak. Seperti halnya, dia tidak bisa dimasukkan ke kriteria halal mutlak. Karena musik religi yang modern ini itu adalah untuk membawa orang dari kebiasaan yang tidak baik sebab yang namanya manusia Rasulullah sendiri melatih kalau orang ingin meninggalkan kemaksiatan langsung dipenggal begini bisa menjauh dari Islam Islam susah iya anda antum Ustad maenak ini loh yang di pinggir jalan yang di ini harus kita ambil dengan kelembutan ayo maka sudahlah karena sudah punya DVD punya segala macam ya sudah diganti dengan nasid-nasid islami. Setelah nasid-nasid islami nanti dikurangi alat musiknya, tinggal pada akhirnya subhanallah. Alat musik yang enggak ada, yang ada salatu Allah tanpa musik. Lah itu puncaknya. Makanya radioku itu bukan untuk ngajari orang denger lagu itu. Untuk melatih orang yang biasa denger lagu enggak baik coba berubah. Nanti setelah itu jangan denger radioku, itu bagus. Enggak usah denger lagu-lagunya. Ya, untuk mengikuti karena radioku itu adalah ya untuk melengkapi, jangan sampai orang nanti karena mengajak kepada kebaikan harus dengan kelembutan, tidak bisa harus argamati haram mutlak, nggak bisa, ini nggak oh, enak sekali akhirnya pura-pura nggak -pura tahu, eh ah, nggak dengar nih, rusak, rusak, rusak, rusak akhirnya kemaksiatan terus berjalan, jadi masalah alat musik semacam itu ya asli, jadi alat musik itu kalau memang itu menjadi ciri khasnya orang fasik, pemabuk dan sebagainya maka hukumnya adalah haram tapi kalau sudah menjadi ciri khas Islam, ciri khas agama maka jelas keharaman itu tidak ada karena ta'lilnya oleh para ulama itu adalah dakbul fusaq menjadi tradisi dan kebiasaannya orang Fasek tapi apapun bentuknya orang dengan alat-alat itu semua itu hanya sesaat-sesaat kalau jadi hobi tidak benar rebana itu sesaat bukan Rasulullah setelah hari rebanaan bukan sesaat-sesaat sehingga maka ya kemuliaan itu. Makanya marhalatul irsyad bimbingan itu semakin mulia gimana? Apakah saya? Ya cobalah bayangkan. Biarmu itu nasid kalau ustad ke mana-mana. Kira-kira secara akhlak ini terhormat atau tidak? Dengar nasid. Nasid. Memang itu bukan sesuatu tingkat mulia lah tingkat poliannya ustad ya stofir bukan itu mungkin tidak pernah dengar lagu kita punya guru yang kita punya guru yang luar biasa bisa masuk ke televisi televisi yang musik ada di miser namanya dream two itu dari musik, musik tapi beliau tidak pernah dengar musik kayak apapun bahkan selingan lagunya musik tapi dia pernah dengar, nggak kenal lagu dan musik. Bayangkan hebat. Ini hanya mengikuti orang saja. Ini orang yang dengar musik biar dengar ceramahnya, bukan berarti setuju dengan musik itu bukan. Jadi ada petunjuk. Jadi ini intinya, selagi alat musik itu menjadi ciri khasnya kefasikan, gaya mabuk-mabukan, gayanya orang brutal, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau menjadi ciri khas keislaman, rebana dan sebagainya, itu sudah berubah. Nggak bisa kita katakan -kata itu haram. Rasulullah jamzam Rasulullah, Anda cuman pengembangannya itu loh, ternyata tetap kembali kepada ini kebiasaan siapa, asalkan orang dengar pertama kali yang diingat apa Rasulullah Allah kebenaran, maka itu tidak menjadi haram lagi, ini alat musik ya, tentunya ini harus dibahas lebih panjang lagi tentang tek-tek yang hadis-hadis yang ternyata tidak benar dihadirkan untuk mengharamkan secara mutlak sehingga orang jadi salah semuanya baik, kemudian masalah zakatnya orang gila, tetap zakat fitrah bagi orang gula adalah wajib dikeluarkan oleh orang yang menanggungnya, memberikan nafkah kepadanya dia tinggal dengan siapa? kakak, ibu, bibi dan sebagainya maka orang yang membangun itu harus mengeluarkan zakat untuk dia kalau dia punya harta dikeluarkan dari zakat jadi hartanya sendiri mungkin dia orang kaya, jangan dianggap orang kaya melarat ya, enggak banyak orang kaya kaya, orang, orang gila tidak melarat semuanya orang gila kaya banyak karena dapat warisan kebanyakan sampai stres sakit ada Mungkin ya, jadi ada jangan dianggap orang gila pasti tidak punya duit. Karena apa? Orang gila boleh menerima waris. Ini pertanyaannya. Orang gila tidak menerima waris. tambah kasihan ya, sudah gila tidak menerima waris. Tetap warisannya utuh sama dengan yang sehat. Orang gila menerima waris. Anak kecil menerima waris. Bayi dalam perut menerima waris. Kemudian, orang merubah kelamin. Dulu mah laki-laki, sekarang jadi perempuan Dulu namanya pak siapa, eh sekarang jadi Baik Bagaimana kalau mati? Kalau ada orang mati, warisannya tetap dulu Jadi biarpun sekarang pakai kerudung Pakai baju maxi Tetap ibu-ibu kalau bersentuhan itu batal ya, karena dia hakikatnya laki dan rata-rata orang yang melakukan operasi seperti itu semuanya karena memang itunya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi baik dirubah begini begitu tidak ada. Sebab kalau orang normal ya ngapain Bapak? 200 juta mau diganti, Pak. Enggak ada yang mau. 100 juta mau diganti. Bagaimana ya? Enggak bisa. Itu karena ini. Maka sebetulnya itu karena dia ngikuti gaya saja, hidup yang tidak benar hukumnya adalah haram waktu merubah biarpun dia sudah berubah jadi perempuan maka kalau ya Allah kalau dapat warisan, warisannya tetap warisan laki-laki kalau dia menikah dengan laki-laki, ya tidak sah karena dia laki laki, dia tidak berubah jadi perempuan biarpun mohon maaf, itunya katanya melalui operasi jadi bukan itu hanya mohon maaf lubang bentuknya seperti itu, begitu saja karena tidak bisa berfungsi sebagaimana katanya bisa begini, oh tidak tidak, ini tidak akan berubah menjadi apa perempuan sama sekali. Tetap, kalau menikah tidak sah. Dan semua, karena yang namanya perempuan, mohon maaf, bukan di situ saja. Ini diciptakan mulai dari mata, ini, semuanya ini ada. Mohon maaf, buah dada, dan sebagainya. Itu diciptakan oleh Allah. Seperti itu perempuan, nah itu laki-laki. Jadi tidak akan berubah operasi, tidak akan berubah. Kalau naik Haji, Nek Haji. Ya naik haji, naik haji. Tetap sah naik hajinya. Karena haji tidak laki, tidak perempuan. Tetap boleh kan. Laki perempuan boleh haji. Hajinya tetap sah. Tapi kalau menikah tidak sah. Dan mohon maaf, kalau bagaimana kalau ada seorang laki laki mungkin menggauli? Ya sama hukumnya kayak zina. Sebab laki-laki dengan laki-laki memasukkan ke lubang tubur saja lebih gede dari zina. Sama hukumannya tetap ngeri hukumannya hukuman zina, sebagian ulama dibakar, itu kalau laki-laki dengan laki-laki ya, ini tetap hina, jadi jangan, wah berarti gak bisa zina dong dengan itu orang yang operasi kelamin oh enggak tetap hukumannya adalah zina, baik haram dan kalau menyentuh batal gak? gak batal wudhu kalau dia laki-laki, kecuali ya karena dia adalah hakikatnya laki-laki hakikatnya laki-laki, hanya itunya saja dirubah tetap dia adalah laki-laki dan tidak berubah, hukum warisnya sama, tetap laki-laki kemudian bagaimana kerja di bank kita harus melihat karena bank itu sebetulnya sederhani kalau kita menilai bank kenapa ada bank islam ini pertanyaan besar tapi sebelum kita membicarakan tentang bank islam dan bank yang tidak islam kita harus membicarakan bahwa orang beragama itu tidak ada yang sempurna jadi semua dari kita itu punya bagian kesalahan Maka sebaik-baik dari kita itu ayo membenahi. Mungkin orang ini tidak kerja di bank, tapi sambil bohong terus nyopet. Haram atau tidak? Haram. Ibu ini mah baik sambil ngaji, sholat. Kerjanya mah hanya di warung. itu, Kerjanya hanya jaga baju di sebuah toko. Tapi bu, mulai jam, 6, jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu gunjing terus. Dosa atau tidak? Jadi kita itu punya bagian dosa makanya jangan sibuk nyari kesalahan orang lain dulu ya, kesalahan kita sendiri makanya kalau kita berbicara tentang pegawai bank, jangan dilihat dengan mata pici Anda tidak tahu barangkali di malam harinya menangis lah kita ini jangan gunjing oh, orang, ngolak orang, nggak pernah nangis kita bohong dalam berdagang, nggak pernah nangis makanya majelis kita itu bukan majelis untuk menilai orang ya akan tapi harus kita jelaskan, hukumnya bank itu seperti apa sebenarnya bahasanya jelas, adanya bank islam, bank syariah itu menunjukkan bahasanya ya ada bank yang tidak syariah itu bukan kita yang ngomong dari pihak bank sendiri kan begitu. Tanyakan saja sebelum fatwanya ustaz. Pergi ke bank syariah, suruh meneliti bank konvensional gimana hukumnya. Kenapa harus ada bank syariah? Karena menghindari riba kan? Promosinya kan begitu untuk membawa nasabah. Loh, yang ngomong adalah bank syariah tanpa harus ustaz, tanpa harus mufti jadi yang buat dari pihak bank syariah, kalau ditanya, kenapa kenapa harus pakai prosedur semacam ini? Kenapa harus peminjamannya begini? Menghindar dari yang namanya riba. Nah, jadi di bank konvensional ada RIBA, dan itu adalah disepakati oleh orang bank sendiri sebelum para ustad Bahasanya mah diperhalus namanya bunga dan sebagainya Ada, jadi itu adalah namanya RIBA Terus bagaimana kerja di tempat yang haram? Sama Kerja di tempat haram, nama baik itu tempat riba atau yang lainnya hukumnya adalah haram. Saya kerja di situ bagaimana? Ya tetap haram, cuman apakah harus keluar atau tidak? Ya dilihat dulu. Tapi yang perlu ditanamkan dahulu ini, kesadaran bahwasannya ini adalah haram. Ini adalah tidak benar, baru nanti akan tergerak hatinya untuk menjadi baik. Lihat, ingat ini ilmu untuk diri kita ya. Jangan nunjuk, aduh ini orang pegawai bank. Oh belum tentu, dia bisa menangis setiap hari. Dia bisa menangis setiap hari, bisa saja dia terus nyesel, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah akan ganti. Kita yang merendahkan tambah hina, besok makan bank kita bisa-bisa. Jadi sudahlah jangan kerjaan kita merendahkan orang lain. Tapi harus kita jelas, bank adalah bunga bank adalah haram. Jadi bekerja di tempat yang ada bunganya adalah bekerja di tempat yang haram Tetapi bagaimana kita sudah terlanjur kerja Tanamkan kebencian, tanamkan keyakinan bahwasanya itu haram Sebab ada orang cari-cari pembenar Ada ndak pendapat ulama yang mengatakan, oh ada di Indonesia banyak Jadi kalau sudah bicara tentang bunga itu ada tiga pendapat Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan mubah Gayanya menghadirkan ahilap sok, dengan bahasa ada khilaf ada khilaf ada khilaf nah ini ini menjerumuskan orang itu nah, sampai ada guyonan gayanya kalau ditanya hanya karena tidak bisa tegas ada khilaf ada khilaf apakah betul ada perbedaan pendapat katanya Tuhan satu atau dua ada khilaf ini <laughs> ini cuman ini guyonan yang keduanya yang terakhir ini kok bisa ada khilaf supaya tidak terlalu tegang ya ada ceritanya orang bapak punya anak alim cuman bapaknya anda mau kalah masa yang dihormati kamu tok nak saya akan maju iya bah sebab kalau ditanya nanti aku gimana abah bilang ada dua pendapat gitu saja bahan oh ya kalau minta rinciannya ini anak saya wah, wah gitu sedang tanya bagaimana hukumnya masalah makan ini ada dua pendapat Keterangannya gimana? Terang kena. Ha, terus begitu. Terakhir, gimana tentang masalah Tuhan? Apakah Tuhan itu esa? Allah itu satu? Ada dua pendapat. Keterangannya gimana? Terang kena. Oh ya. Yeah. Ya, yeah, menurut orang Islam satu, menurut orang Kristen tiga. Nah, ha, benar, pintar anaknya. <laughs> Jadi maksudnya. Jadi ada orang itu adalah tidak bisa teges ya. Tidak bisa tegas, selalu ingin ini. Haram-haram selesai haram cuman gimana agar orang itu cepat kembali tapi saya ini gaji saya besar di situ sudah lama Allah tahu yang penting kita meyakini itu haram sambil minta kepada Allah ya Allah tolong keluarkan aku dari tempat ini ini Insya Allah akan kembalarkan kalau tidak hari ini besok kalau besok ini sampai dikatakan kalau orang mau tobat itu cukup dengan hatinya dulu benci Allah sudah ngampuni, bisa bisa itu tapi kalau sudah cari pembenar cari fatwa ulama ah nggak akan diampuni oleh Allah ini Masyaallah, Allah, jadi siapun barangkali ada yang hadir adalah yang di bank, tanamkan dulu dan minta kepada Allah Ya Allah, rubahlah, bersihkan hartaku Ya Allah, berikan aku pekerjaan yang lebih bagus, lebih banyak gajinya lebih mulia dari ini Oh, gampang bagi Allah Mungkin Allah bisa menjadikan orang kaya ini, kaya ini, kaya ini tanpa kerja di itu kan nah, ini Maka setelah ini, kita harus mengarah kepada bank syariat Lalu bagaimana bank syariat? Sama saja, jangan bilang sama saja biarpun isinya kayak apa, tapi labelnya di luar, ya coba anda mau beli di pasar, di warung, anda tidak pernah kenal ada daging anda tidak tahu ini daging apa, yang satu daging babi, yang satu daging ayam anda beli yang mana? daging ayam biarpun penjualnya itu bohong, semuanya daging babi kan bukan urusan ente, bukan urusan kita urusan yang jual ya, karena hmm? ditulis labelnya daging ayam tak tahunya apa? abon daging ayam, abon daging babi saya milih abon daging ayam biarpun ternyata isinya babi haram atau tidak ya enggak, karena kita enggak tahu kan <guruh> ini jadi minimal keyakinan umat ini dibangun bahwasanya bank syariah ini pengen menerapkan syariat Islam biarpun masih banyak kekurangannya ibaratnya begini kita tuh menanti kehadiran seorang anak jadi bank Islam itu kita nanti-nanti kehadirannya kita sudah lama kita digiles oleh yang namanya beriba, namanya bank yang datang mengeluh tuh banyak bangkrut disita rumah saya mau di ini ini banyak nah ini kita pengen pindah dari bank yang haram menuju yang halal lah di saat hadir ini kayak anak bank Islam itu anak kita kita menunggu kehadiran anak kalau tiba-tiba anak kurang sesuai dengan yang kita inginkan saya pengen anak putih kok agak hitam tuh gimana kita bunuh saya pengen anak yang baik tapi anaknya bandel kita bunuh ya enggak, kita benahi, kan begitu jadi bank yang baru lahir, bank islam itu kalau ada kekurangan, tugas ulama untuk membenahi, bukan malah dibunuh nah ini, makanya kita dukung bank islam, ayo bangkit terus, apapun bentuknya, itu ada label islam itu sudah lumayan isinya sama, itu ada palsu, itu orang yahudi buat ini sudahlah label dulu, label islam dulu label islam, yang penting ada keyakinan, karena adanya bank islam itu sebetulnya komando besar-besaran bahwasanya di bank yang selain islam itu adalah bank konvensional, itu ada riba, itu adalah tidak benar itu diucapkan oleh bahasanya bank syariah baik, kemudian setelah itu dalam mirip fatih itu sebetulnya itu Al-Fatiha ilah sholihi nafima syariah wa'rukhiyatuh Fatiha kepada kekasih-kasih Allah para waliullah terus dikasih tahu bil khusus itu maksudnya lebih khusus lagi ya siapa yang paling dekat dengan ibu kalau punya bapak, punya ini ini itu hanya diberi karena waktu itu ibu terlambat kayaknya sudah diterangkan di majelis pertama ibunya enggak datang kayaknya ah gitu jadi itu sudah diterangkan caranya itu kalimat wal khusus itu kan ada titik-titik bukan dibaca wabil khusus titik-titik bukan jadi wabal khusus siapa orang yang ibu pengenkan karena ibu kan mungkin pengen mengkhususkan orang tua atau guru atau yang yang terakhir adalah syaikhna wabil khusus guru kita siapa yang paling kita ini sebut. Jadi wabil khusus ini adalah orang yang paling spesial. Nah ini Jadi kita khususkan begitu. Ini adalah kita beri titik-titik agar diperpanjang. Ibu bisa menyebut 100 orang di dalam titik-titik itu. Nah, misalnya oh ini a b c d ini. Itu namanya tawassul ya. Tawassul atau mengirim doa, mengirim Fatihah itu mengirim doa. Kepada orang-orang yang telah meninggal dunia Kemudian masalah uh, uh, Kemudian janin yang belum terbentuk Pertanyaannya apa? Oh janin yang tidak terbentuk Jadi begini ya Yang masih di dalam perut kita ya Kirim arwah karena tidak ada namanya ya ya Allah itu tahu ya Allah Aku membaca fatihah Al-Quran ini semoga Uh, berkat ini semua anakku jadi baik atau sampai kena nyampe itu ini siapa nak tahu nama Ali nanti keterangannya perempuan jadi Siti Ali nanti kan enak ya jadi namanya siapa begitu ya. ada orang dari awal yeah nisalam kalau memang diberi nama karena begini kalau sudah janin yaitu sudah ada bentuk mak bentuknya maka disunahkan untuk diberi nama ada bentuknya misalnya ada kakinya, ada cemarinya, beri nama, kasih nama, nanti kirim semacam itu. Kalau tidak nama adalah keguguran, ya sudah, karena tidak ada rohnya. Kalau masih dua bulan tidak ada rohnya, selagi tidak ada rohnya, maka sampai dikatakan selagi belum ada bentuknya, mau dikasihkan kucing pun boleh, karena kita tidak wajib mengkafaninya, tidak wajib kita Maka itu karena belum belum bentuk janinnya. Baik kalau sudah bentuk, maka kita wajib uh, mengkafaninya lalu mengkuburnya. Baik, kemudian masalah kalau kita marah kepada seseorang, lalu kita menjauh. Ya, Jika menjauhnya itu hanya untuk mengurangi ketegangan kita atau menetralkan emosi kita itu boleh-boleh saja. Dan memang begitu caranya, kalau kita lagi marah berdirilah, ambil air wudhu. Karena dalam mengambil air wudhu ini ada pertama ketegangan berkurang, enggak melihat mukanya, mukanya sejuk, beres nanti. Memang begitu anjurannya, Asalkan tidak niat memutus salib Tuhan, aku tidak bisa ketemu dia, kenapa? saya masih marah, takut saya nanti, ah itu tidak apa-apa tapi yang tidak boleh itu, aku tidak mau ketemu dia, kenapa? kurang ajar, ha, itu yang memutus tali persaudaraan ini beda jadi sama, kalau orang tidak bertemu, bukan berarti memutus tali persaudaraan tahlil ya, tahlil itu orang harus tahu apa itu tahlil bu kalau tahlil diartikan tahlil adalah menyembah roh, itu Hindu-Buddha ya, kalau begini saja, sekarang tidak usah pakai fatwa ulama bu, ibu saja Ibu membaca Al-Qur'an, boleh enggak bu? Boleh enggak baca Al-Qur'an? Boleh e, Ibu punya duit lebih, sedekah Boleh enggak bu? Boleh Ibu ingin mengundang orang untuk silaturahmi boleh enggak bu? Boleh Baik Tidak usah ulama Ibu itu kerjanya orang Hindu Buddha Marah enggak ibu? Ini? Hah? Orang baca Al-Qur'an sedekah dibilang kerjanya orang Hindu Buddha ini Ya itu orang Hindu-Buddha sendiri dia itu Gak ngerti Hindu-Buddha orang Islam Jadi tahlil itu maknanya Bu, orang membaca ayat Al-Quran Lalu baca ayat Al-Quran Atau sholawat dan sebagainya adalah la ilah Tahlil itu artinya la Maksudnya bukan la saja Karena la paling panjang Disebut tahlil Bisa dirubah menjadi tasbih Boleh tahmid Boleh jadi tahlil yang selama ini tersebar di masyarakat kita Definisinya adalah Membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid Setelah itu pahalanya kita kirimkan kepada orang yang meninggal dunia Itu namanya tahlil Dan itu disepakati ulama adalah boleh Karena masalah iqda utawab memberikan pahala kepada orang meninggal dunia itu adalah boleh Masalah iqda utawab karena riwayat dinukil dari Imam Syafi'i ternyata dijelaskan oleh murid-muridnya bahwasanya kalau tidak dihadiahkan, tidak nyampe tapi kalau kita hadiahkan, nyampe. jadi tahlil itu bisa dirubah aku baca surat Al-Baqarah sama al Imron pahalanya aku kirimkan kepada orang meninggal dunia sah boleh jadi tahlil itu maknanya seperti itu ada pun masalah memberi makanan, itu bab sedekah asalkan duit-duitnya ibu, jangan duitnya orang tidak usah minjem-minjem, tidak -minjem, usah ngutang nah, itu boleh-boleh saja sedekah kalau ngutang-ngutang, nyiksa diri, tidak usah nanti repot. Jadi tahlil itu semacam itu kumpulnya seseorang untuk tiga hal. Yang semuanya adalah kemuliaan dan itu dianjurkan Rasulullah. Pertama untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Yang kedua untuk bersedekah untuk orang yang meninggal dunia. Yang ketiga silaturahmi dan ini makna berbakti ke orang tua dan ini adalah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia, seorang anak tetap wajib berbakti. Caranya apa? Jangan lupa doa kedua kalau punya rezeki sedekah untuk orang tua. Yang ketiga, silaturahmi dengan orang yang kenal dengan orang tua kita. Lah ini dikumpulkan dalam satu majelis, namanya majelis. Dirubah aja, majelis Allahu Akbar enggak apa-apa sudah. Kalau kalau alergi dengan kalimat tahlil. Sebab kalimat tahlil bagi orang-orang bingung dikatakan ini tradisi Hindu Buddha. Ini kan aneh. Tiga hari, tujuh hari 40 hari, itu hanya orang sakit saja baik Ustadz, saya sekarang tidak mau 3 hari, 7 hari saya rubah 6 hari, 12 hari, datang tidak sampean itu orang sakit pengen gara-gara, pengen cari gara-gara saja tidak mau tetap, karena maksudnya bukan begitu maksudnya pengen ngomong begini sampean ini ahli neraka, cuman belit-belit itu saja orang anti tahlil itu maksudnya ente ahli neraka gitu dok sebab nanti dikejar lagi kalau masalah hari dirubah, enggak mau masih terus maunya apa? Ya masalah makanannya itu loh saya enggak mau. Ya sudah Ustaz, saya undang di rumah saya tahlilan, enggak usah ada makanannya. Sampean datang tak? Bingung lagi. Terus maunya apa? Ini loh, ini orang sakit begitu. Sudahlah. Baik kalau sudah umur musan sama orang-orang semacam itu, kita doakan saja semoga Allah memberikan kepada mereka adalah hidayah. Lah makanya sering kita suarakan biarpun ada suara suara sumbang. Pokoknya kalau ada orang suka membid'ahkan, ayo ngobrol, ditantang. ditantangnya bukan akan ngajak gelut. Saya terangkan, Pak, ini loh dalilnya, ini hujahnya. Jangan dikit-dikit bid'ah. Ini nantang yang benar bukan ngajak gulat. Kalau gulat mah maka kalah nih, kecil nih berapa kilo nih. Kok katanya nantang-nantang nih adanya bukan kita ingin jelaskan jangan kuar-kuar di masjid sana haram ini bid'ah sesat. Yuk tak jelaskan. Tak jelaskan ulama ini masya Allah hebat semuanya. Nah, ini makna khilafiyah. Orang harus ngerti makna khilafiyah. Khilafiyah itu orang boleh berbeda pendapat, bukan digitu-gitu bid'ah sesat masuk neraka. Hindu Buddha. Ya Allah, orang sujud dibilang Hindu Buddha. Orang sujud dibilang Hindu-Buddha, tahlilan dibilang Hindu-Buddha. Yang Islam siapa? Hente. Berarti surganya ini berapa orang jumlahnya? Hente di sini. Cerebuan aja cuma 16 orang kan? Sepi banget surga ini. Masa surga dilarang? Semuanya dilarang masuk surga. Kecuali aku, bibik dan pamanku. Ah, semua ahli cerebuan masuk neraka. Karena ahli bid'ah, tahlilan, tawasulan, jaraku, burha. Masya Allah, innalillah. Baik, mohon maaf, Ibu ini para ada banyak surat-surat kita doakan saja itu adalah orang-orang yang kita doakan semoga Allah memberikan pimbingan dan petunjuk dan insya Allah ada kabar-kabar bahwasanya nanti ada sebuah uh, CD yang sudah dibuat sebetulnya CD itu tidak ingin kami sebar ada sebuah obrolan dengan orang yang nggak mau tahlilan ya ini ada obrolan kita dengan orang nggak mau tahlilan memang kita masuk dalam satu perbincangan yang kurang sopan sebetulnya CD itu sudah tidak begitu ingin untuk disebarkan apalagi ada SMS, ada informasi termasuk ada beberapa sahabat yang baik mohon tidak usah disebarkan ya karena mungkin kurang maslahat. Tak taunya di masyarakat ceritanya macam-macam. Wah, ada kita sudah diam di situnya cerita. Katanya Yahya nantang-nantang Bu Yahya. Ya, ya. macam-macam ini bikin masalah, mau permusuhan dan sebagainya. Loh, kita ini tidak kita sudah diam. Oh, kalau begitu disebar saja kalau begitu. Kalau perlu nanti gratis gitu. Nah, nah. Gratis, anak-anak tidak -anak bisa produksi nanti. Baik, ini saja mohon maaf, mohon didoakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah nanti ada CD-nya tentang itu semua yang semula tidak akan kita sebar. Akhirnya harus kita sebar untuk menjaga jangan sampai ada suudon kepada orang. Kita sudah diam, kita tidak cerita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna, wa la tu'adhibna, wa ngsurna, wa la takhzulna, wa afina, wa la tumritna, wa akribna, wa tu'hinna, wa atirna, wa la tuhtina alayna, innaka ala kulu syengudhir. Allahumma, ya Allah, jagalah iman kami, jagalah akidah kami. Ya Allah, bantulah kami dalam memerangi hawa nafsu kami, ya Allah. Jadikan nafsu kami, nafsu kami adalah nafsu yang mutmainnah, ya Allah. Nafsu yang radiyah, yang mardiyah, ya Allah Ya Allah yang menjadikan sebab kami masuk surgamu Ya Allah Masuk dalam rituamu Ya Allah Jauhkan kami dari benci, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki Ya Allah Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati Dan gantilah dengan kasih sayang, kerinduan di antara kami semua Ya Allah Ya Allah muliakan kami semua di dunia dan di akhirat Muliakan kami semua di dunia dan di akhirat Ya Allah Muliakan keluarga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah yang belum menikah berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai Yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat Berikan kepada kami keturunan yang soleh-soleha Ya Allah jagalah persatuan umat ini Jauhkan kami, fitnah, ya Jauhkan kami dari ahli fitnah Ya Allah Jauhkan kami dari ahli fitnah Ya Allah Jauhkan kami dari ahli fitnah Ya Allah Jauhkan kami dari berbohong dan berdusta Ya Allah Jauhkan kami dari munfitnah Ya Allah Ya Allah muliakan kami dengan kasih sayang di antara kami liatkan kami dengan saling menghormati di antara kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hancurkan semua orang yang berusaha menghancurkan Islam ya Allah. Hancurkan semua orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam ya Allah. Dan berikan kemuliaan kepada semua yang mengangkat agamamu Ya Allah Ya Allah panjangkan Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Jika ada yang sakit sembuhkan Jika ada yang punya hutang Mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang kami semua Ya Allah Ya Allah Ya Allah panjangkan umur kami Dalam ketaatan serta sehat Dan di saat kehendak menjabut nyawa kami kelak, Ya Allah berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman ya Allah iman rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala ali wasohbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al-fatihah وإن ما ابدا نكون دعاء selalu ngambil taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh